Tentunya ketika kita hidup di negara Indonesia, ini kita perlu banyak bersyukur. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kehidupan beragama di Indonesia ini sangat e, bebas. Artinya bahwa setiap umat-umat yang beragama di Indonesia ini mau melaksanakan ajaran agamanya, ini tanpa e, ada tekanan larangan dari pihak pemerintah, terutama umat Islam. Umat Islam ini bisa menjalankan ajaran agamanya secara bebas. Ini menunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara yang meskipun tidak dibangun atas dasar agama, akan tetapi di Indonesia ini agama bisa mewarnai kehidupan bernegara. Nah ini perkara yang perlu kita syukuri. Karena apa? Karena ketika kita belajar dari dunia-dunia dunia yang di Timur Tengah khususnya, di Suriah misalkan ini dahulu ketika kita belajar kepada para sheikh para guru maka guru yang mengajar ini harus mengantongi izin dari intelijen pemerintah artinya apa bahwa di sana itu kegiatan pengajian ini tidak sebebas dengan kegiatan pengajian yang ada di Indonesia ya jadi Indonesia ini adalah e, perlu kita syukurilah ya kehidupan beragamanya ini sangat baik sekali nilai-nilai agama ini bisa Apa namanya, mewarnai kehidupan bernegara dan bahkan ya, negara tidak terlalu campur tangan dengan masalah-masalah e, ajaran agama yang dilaksanakan oleh masing-masing umat beragama. Tentunya memang betul ketika negara ini campur tangannya hanya sebatas membuat regulasi untuk menertibkan, itu wajar ya. Akan tetapi, substansi dari kehidupan beragama yang ada di Indonesia ini, ini sangatlah bisa dikatakan sebagai perkara yang bisa dilaksanakan secara bebas. Artinya tidak ada batasan-batasan yang sebagaimana kita temukan di negara Timur Tengah, khususnya di Syria. Nah, berangkat dari sini, kemudian kita harus bisa memahami betul fikih yang ada di dalam kitab-kitab klasik. Tentunya kita paham betul bahwa fikih Yang ada dalam kitab-kitab klasik Itu secara umum kan kita kelompokkan menjadi dua Pertama adalah Hukum fikih Yang sifatnya ini adalah absolut Ini yang terkait dengan masalah ibadah Dan keviahnya Ataupun teknisnya Tentunya hal ini tidak ada lagi ruang ijtihad di sana Karena ini terkait dengan masalah Ibadah dan teknisnya Lalu kemudian yang kedua Hukum fikih yang berupa Istihad Atau hasil Usaha para pakar hukum Di dalam menelurkan Hukum-hukum fikih Ketika para pakar ini Melakukan interpretasi Kepada Al-Quran Maupun hadis nah, Tentunya masalah-masalah fikih Yang terkait dengan istihad ini Ini tidak bisa kita katakan sebagai perkara yang absolut. Tidak bisa kita katakan sebagai perkara yang mutlak. Nah biasanya hal ini terkait dengan hukum-hukum yang terbangun di atas adat atau tradisi. Nah terkait dengan masalah sistem negara, terkait dengan masalah uh, interaksi sosial, terkait dengan masalah hukum-hukum. Uh, Transaksional Jual beli dan sebagainya Ini terbangun di atas Ada atau tradisi Yang disinilah kemudian ruang isyihat Masuk Isyihat masuk di dalam ruang itu Nah sehingga Ketika kita memahami betul akan Hal ini maka kita Akan bisa Menyadari bahwa Fikih-fikih yang terkait Dengan masalah-masalah kenegaraan Fikih-fikih yang terkait dengan masalah relasi sosial Ini adalah masalah istihadi Artinya apa? Kita bisa melakukan kontekstualisasi hukum-hukum fikih Yang memang itu berdasarkan dari hasil istihad Nah oleh karena itu Kita harus kembali lagi menilai ke belakang Bahwa ketika konsep tata negara yang ada di kitab fikih klasik misalkan seperti masalah jihad. Ya, jihad itu di dalam kitab fikih klasik itu fardun fikul lisana. Kenapa demikian? Ya karena terpengaruh dengan logika negara. Sementara Ibnu Taimiyah sendiri di satu sisi dalam hal ini Ibnu Taimiyah cenderung e, moderat. Jadi Ibnu Taimiyah itu memberikan alasan kenapa di dalam Islam itu disyaratkan jihad. Elatnya cuma satu tafcul akhirabah yaitu dalam rangka untuk menangkis perlawanan musuh atau serangan musuh bukan perlawanan menangkis serangan musuh artinya bahwa jihad di sini bersifat defensif bukan bersifat ofensif nah akan tapi jika kita tilik dalam kitab-kitab fikih -kitab klasik mazhab 4 ini sepakat beliau mengatakan bahwa an fardun Zihat yang dimaksud di situ, tidak lain dan tidak bukan adalah perang fisik. Nah, jika demikian, maka kita akan kerepotan. Kita ini hidup di negara bangsa, bukan negara agama. Masing-masing negara memiliki kedaulatan. Lalu bagaimana ketika kita mengikuti konsep fikih klasik yang mengatakan bahwa zihat setiap tahun ini adalah fardu? Nah, tentunya ini kita harus kembali mengkontekstualisasikan Fikih klasik ini yang sesuai dengan ruang dan waktu Artinya bahwa tidak mungkin kita hidup di Indonesia setiap tahun ini kita memerangi Malaysia tidak mungkin Tidak mungkin ketika kita hidup di Indonesia ini melakukan serangan kepada negara tetangga Australia misalkan Ini tidak mungkin Jadi oleh karena itu ya, kita harus memahami betul bahwa Fikih-fikih yang terkait dengan masalah tata negara Fikih yang terkait dengan masalah interaksi sosial dan fikih yang terkait dengan masalah transaksional Ini sebenarnya berdasarkan pada sebuah adat atau tradisi atau kearifan lokal yang ada pada saat itu Sehingga ini tidak menutup kemungkinan untuk kita kembangkan dan kita kontekstualisasikan Jadi tidak terus kemudian hukum-hukum itu sifatnya adalah statis Akan tetapi hukum-hukum itu akan bisa bersifat dinamis Berbeda ketika hukum yang pertama tadi Kalau hukum yang pertama yang terkait dengan masalah ibadah dan teknisnya Ini selamanya akan bersifat statis Akan tetapi selain ibadah Ini nanti akan bersifat dinamis Contoh saja di dalam fikih Yang terbangun di atas kearifan lokal Atau tradisi lokal atau adat Ini masalah kafa'ah Masalah keseimbangan dalam nikah Yang dijadikan sebagai prasarat bukan syarat tapi prasyarat dalam pernikahan. Itu antara madhab 4 ini berbeda. Ya, mazhab Syafi'i kaf'ah itu di dalam lima perkara. Pertama nasab. Ya, kemudian yang kedua adalah ad-din. Kemudian yang ketiga adalah al-khirfah atau profesi. Kemudian yang keempat ini adalah eh, apa? kesalehan nenek moyang. Terus kemudian yang kelima, ini adalah Al-Hasab. Hasab ini bisa jadi dikatakan, e, boleh jadi ini dikatakan sebagai e, kekayaan. Ya. Jadi Nasab, kalau misalkan yang laki-laki anaknya Kiai mau tidak mau, maka perempuannya juga anaknya Kiai. Lalu kemudian yang kedua, jika yang laki-laki ini adalah seorang yang memiliki profesi sebagai apa namanya direktur misalkan, maka setidaknya yang perempuan juga harus sama. Nah ini kan tidak mungkin jika kita terapkan pada zaman sekarang Artinya apa? Tidak ada pemerataan Ketika memang kemudian kiai Anaknya kiai dinikahkan dengan anaknya kiai Atau tarolah misalkan kemudian orang yang punya profesi sebagai direktur Maka harus paling enggak nikah dengan wanita yang memiliki derajat yang sama dalam profesi Kan repot, tidak ada pemerataan Ya paling tidak agar supaya pemerataan dalam hal ekonomi ini bisa tercapai Maka tentunya kita tidak menggunakan ini Artinya apa? Bahwa kalau memang direktur ya paling tidak mencari wanita-wanita yang solehah Yang nya orang yang tidak mampu Maka akan terdongkrak ekonominya Begitu juga sebaliknya Jadi ini harus kita pahami bahwa perlu adanya kontekstualisasi hukum fikih Yang notabenehnya hukum itu adalah hukum yang kedua Bukan yang pertama Kalau yang pertama tadi bersifat statis Kemudian yang kedua ini bersifat bersifat dinamis Jadi oleh karena itu tidak salah jika kemudian saya Muhammad Sayyidul Al-Buthi pernah mengatakan apakah fikih itu harus tunduk dengan zaman atau sebaliknya zaman harus tunduk dengan fikih. Ini sebuah pertanyaan yang bisa menjebak kalau kita tidak memahami betul apa yang ada dalam fikih. Beliau dalam kitab eh, Ya, beliau membuat judul Apakah fikih itu Harus tunduk pada zaman Ataukah sebaliknya Zaman harus tunduk dengan fikih Nah lalu kemudian beliau merinci Yang kesimpulannya begini Kita harus memahami betul Bahwa fikih ini Adalah identik dengan syariah Dan syariah Itu adalah fikih Beliau tidak membedakan Berbeda dengan Mustafa Said al ya, Syekh Mustafa Said al Membedakan antara Syekhah dan Fikih Tapi Syekh Buti tidak. Meskipun demikian, akhirnya Syekh Buti Menjelaskan bahwa Meskipun Fikih itu adalah identik Dengan syariah dan syariah itu identik Dengan Fikih, dengan tujuan Agar supaya orang itu tidak Lepas kontrol Dari Fikih Nah, kemudian Syekh Buti menjelaskan Meskipun Fikih itu Cerminan dari syari'ah, tapi perlu diingat bahwa di sana ada dua kelompok hukum fikih. Pertama ma'ubrimat yaitu hukum-hukum fikih yang dalilnya ini lumintu, kontinu, artinya bahwa ini akan menunjukkan hukum yang statis, karena ini bersifat absolut dalilnya. Yang kedua hukum fikih yang di sini dinamis. Karena berdasarkan adat Nah meskipun demikian Meskipun demikian Maka beliau mengatakan bahwa Perlu adanya kontekstualisasi Hukum-hukum fikih yang seperti ini Berarti kesimpulannya apa? Apakah zaman itu Harus tunduk pada fiqih Ataukah fiqih tunduk pada zaman? Dari sini kemudian Bisa kita menjawab Bahwa fiqih Yang bersifat dinamis Yang ini harus bisa menyesuaikan ruang dan waktu Fikih yang sifatnya statis Zaman ini tidak akan bisa menundukkan fikih yang bersifat statis Zaman tidak bisa menundukkan hukum fikih yang bersifat statis Akan tetapi yang bersifat dinamis hukum ini akan selaras dengan zaman Ketika tidak demikian maka Islam tidak akan bisa bertahan Islam tidak akan bisa survive Karena apa? Karena al-islamu sholihun likulli zamanin wa makarin Ya ini prakteknya Jadi Islam itu akan bisa selaras dengan ruang dan waktu Artinya apa? Hukum-hukum Islam yang bersifat dinamis ini nanti Tentunya akan bisa selaras dengan ruang dan waktu Dimana manusia itu berada Jadi kesimpulannya Bahwa fikih kebangsaan yang ada dalam kehidupan kita Selaku warga negara Indonesia Maka kita harus memahami betul bahwa ketika kita beragama dalam ruang lingkup bernegara Maka kita tidak boleh me, apa namanya, memahami bahwa Islam itu seperti ini Islam itu tidak seperti itu Artinya apa? Bahwa Islam itu sebenarnya luwes Tidak kaku negara itu harus khilafah, tidak demikian. Ya, ini hukum tata negara itu Allah me, me, membebaskan akal budi manusia untuk menentukan bagaimana model negara ini terserah manusianya. Ya, karena ini termasuk apa namanya? hukum-hukum yang terkait dengan masalah masalah e, tata negara. Jadi, kami simpulkan lagi bahwa masalah-masalah yang terkait dengan tata negara, interaksi sosial kehidupan sosial transaksi-transaksi yang ada di lingkungan kehidupan manusia mulai jual beli kemudian akad-akad yang lain yang bersifat transaksional ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah e, dinamis ya jadi oleh karena itu e, kita sebagai umat Islam harus menyadari betul ya bahwa Islam itu dalam urusan kenegaraan dalam urusan interaksi sosial Dalam urusan transaksional itu tidak boleh kaku Kalau kaku Islam tidak akan bisa diterima Dan yang jelas Dan yang jelas Di sini kemudian Kita bisa menyimpulkan Bahwa Islam itu Islam itu Lebih cenderung Menitik beratkan Substansi ajaran agamanya Kepada hal-hal yang bersifat relasi sosial. Bukan hal-hal yang bersifat e, ritual ibadah semata. Akan tapi justru Islam itu ajarannya dititikberatkan kepada hal-hal yang bersifat bagaimana membangun relasi sosial. Artinya apa? Bahwa hakul adami di sini lebih diprioritaskan oleh Islam daripada hakullah. Artinya apa bahwa Oke okay lah ketika kita mengaku Islam Tapi kenapa ketika kita bersinggungan dengan orang yang lain Justru kita malah melukai orang lain Oke okay lah ketika kita ini mengaku umat Islam Ketika bersinggungan dengan orang yang di luar Islam Kita justru menyakiti mereka Padahal sebenarnya di sini Allah meletakkan kebebasan Masalah-masalah interaksi sosial Ini dipasrahkan kepada manusia Karena apa? Karena agar supaya manusia ini memahami betul Bahwa mereka ini ketika berinteraksi dengan sesama Ini bisa menghargai sesama Bisa memanusiakan sesama Berbeda ketika interaksi ini dengan Allah Yang berupa ritual ibadah Allah ini membuat rincian yang begitu detail Tentang masalah ibadah dan teknisnya Karena apa? Ya karena Tuhan ini realitas transcendental Maka harus dibuat aturan yang jelas Akan tetapi jika ini adalah terkait dengan relasi sosial, maka Allah hanya membuat teori umum yang kemudian teknisnya dipasrahkan kepada manusia. Karena apa? Karena manusia sendiri yang paham betul dia itu menjalin hubungan dengan sesamanya. Sesama realitas imanen. Sesama realitas imanen, maka tentunya dia akan lebih apa namanya? akan lebih bisa mengkondisikan dirinya. Bukan berarti kemudian Allah tidak mengkondisikan mereka tidak. Artinya bahwa Allah itu memberikan kepercayaan penuh kepada manusia. Ini adalah interaksi kamu dengan sesama kamu. Maka silahkan. Teknisnya kamu bikin sendiri, aturannya kamu apa rinci sendiri. Saya hanya membuat teori atau konsep umumnya saja. Nanti silahkan rinciannya kamu sendiri karena kamu yang menjalaninya. Berbeda ketika ibadah Ibadah ini harus dijelaskan oleh Allah Secara detail mengenai teknisnya Karena apa? Ya karena manusia ini diajak Untuk menjalin hubungan dengan realitas transcendental Tentunya harus ada aturan yang jelas Jadi eh, Selaku umat Islam ya, Kita harus memahami Dalam kehidupan bernegara ini ya, Kita tidaklah Menampilkan Islam ini Dengan cara-cara yang eh, apa ya, kaku Dengan cara-cara yang tidak bisa memunculkan eh, kelewesan Islam itu sendiri ya, Sebenarnya Islam itu kan luas ya, Jadi dinu yusrun ya, dina ila Jadi sebenarnya agama Islam ini mudah Jangan dipermudah juga jangan dipersulit Kenapa jangan dipersulit? Walayushadat dina ahadun jika Islam itu dipersulit maka orang yang mempersulit ini justru tidak akan bisa melaksanakan agamanya Ilahbu dia terkalahkan dengan kelakuannya sendiri yang mempersulit ag agama jadi artinya begini eh, kita tidak usah metenteng lah dalam beragama khususnya dalam konteks kehidupan bernegara ya, kita harus santai artinya santai itu kita tidak usah metenteng ya kita tidak usah kemudian tegang Di dalam melaksanakan praktek agama dalam ranah kehidupan, kehidupan bernegara Karena jika kita tegang mempraktekkan agama Islam Maka ya nanti Islamnya juga akan menjadi tegang Jika Islamnya menjadi tegang Maka nanti otomatis ini akan bisa mereduksi citra Islam itu sendiri ya, Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan